Maaf mau tanya bagaimana hukum imunisasi menurut saya? Aduh saya ditanya, saya tidak punya pendapat. Fikih yang saya hadirkan bukan pendapat saya, kok pendapat ulama. Imunisasi saya tanyakan kepada bagiannya dokter. Saya bertanya langsung kepada beberapa dokter dan banyak dokter saya tanya, dokter Anda mengimunisasi anak Anda atau tidak? Saya imunisasi. Wah. Kalau mengimunisasi itu tidak baik, ngapain dokter mengimunisasi anak-anaknya? Memang di sana ada juga lah ini. Dari kalangan dokter yang mengatakan imunisasi adalah upaya dari orang di luar Islam ingin merusak dan sebagainya. Itu juga kata dok, dokter. Berarti hilaf beynal atibba. Jadi perbedaan pendapat di antara para para dokter. Anda boleh ambil pendapat. Kalau anda tidak imunisasi harus diberi apa kiranya. Yang sekiranya anak bisa saya. Karena dokter dengan dokter juga berbeda dalam hal ini. Bahkan dokter anak yang selama ini saya temui dan juga dengar, saya juga dengar informasi itu tapi anda imunisasi, anak anda saya imunisasi, oh ya sudah bahkan bukan sekedar diyakini tapi diamalkan berarti ini khilaf diantara atiba, saya tidak mengerti masalah ini, atiba dokter yang bersangkutan dokter juga mengerti mereka belajar, mereka juga bukan orang yang buta informasi menggunakan imunisasi maka ibu kalau ingin imunisasi ya mintalah perlindungan kepada Allah supaya Allah menjaga secara benar imunisasi kemudian jika mendengar dari dokter dan ini juga di diinformasikan dan kami juga duduk dengan beberapa tokohnya tentang imunisasi bahwasannya adalah upaya-upaya dari musuh Allah jika benar seperti ini ya harus ditinggalkan kemudian kita tanya apakah ada imunisasi yang syar'i i? oh ada, nah itu yang kita butuhkan Pokoknya imunisasi yang mungkin dari bahan-bahannya dibuat dari negeri sendiri, orang-orang bisa dipercaya dan sebagainya. Orang-orang yang bisa dipercaya. Sebab impus saja kemarin dibuat di mana? Impus palsu itu kemarin. Untuk anak-anak ini, ini masalah kepercayaan ini penting sekali. Kebohongan dari dunia medis itu juga ada. Baik intinya bahwasannya dokter pun tidak sepakat dalam hal ini. Dan hakikatnya saya juga tidak tahu. Saya harus sampai kepada batas ilmu saya. Urusan saya adalah memberikan penjelasan kalau sudah pakarnya menjelaskan. Dokter mengatakan, dokter yang kita tahu sebagian mengatakan itu hanya berita bohong saja. Kalau memang begitu dokter dan anda mengimunisasi anak anda, saya imunisasi. Maka kalau begitu berarti ini adalah omongan sebagian para dokter memang ada satu dokter, beberapa dokter menulis buku, dan saya dapat bukunya dapat kiriman, dan saya sempat ngobrol dengan mereka bahaya sekali ini ada musuh-musuh Allah untuk melemahkan itu, untuk ini, ini, ini Ini perlu data-data yang akurat tentang hal ini, jika benar harus disuarakan bareng-bareng bahkan dokter pun harus bersepakat tentang hal ini tapi kenyataannya hampir semua, hampir rata-rata kebanyakan dokter itu mengimunisasi anaknya. Maka kalau sudah lihat sisi ini, maka imunisasi adalah bukan sesuatu yang terlarang. Kita tidak akan mengatakan itu haram begitu saja tanpa ada hujah yang jelas. Sebab haramnya para ahli fikih itu berdasarkan dengan ahlinya. Masuk hutan halal haram itu bukan menurut saya. Masuk hutan di sini adalah haram. Kenapa haram? Di situ banyak oh, apa harimau lapar keliaran. Nah, itu baru haram, ya kan? Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu adalah para bagian perhu tani. Permen itu beracun, kata siapa? Kata dok, dokter baru ulama ngomong ha haram, enggak boleh ulama langsung mengatakan haram. Jadi ahlinya dulu. Jadi urusan ini adalah urusan bagian dokter. Kalau dokter sudah bersepakat bahwasanya itu membahayakan, maka hukum imunisasi adalah haram. Jika tidak, maka tidak akan dikatakan haram. Selesai. Sebab tidak terjahilap kadang-kadang gara-gara imunisasi berantem nanti anak suami istri ya yang nyantai aja ya insyaallah Allah menjaga semuanya.